Mitra bisnis penyelenggaraan haji yang dilaksanakan monopoli oleh pemerintah sering terdapat sejumlah masalah. Mulai dari biaya yang tinggi, fasilitas yang tidak sesuai janji, dan sebagainya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendikiawan Islam Musdah Mulia. Ibu Musdah, bagaimana komentarnya soal ini? Sudah lama sebetulnya ketika saya masih Aktif di Departemen Agama Sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah Menyampaikan gagasan perlunya Suasionalisasi haji, jadi Pemerintah cuma mengawasi Soal pelaksanaannya karena kalau Pemerintah melakukan sendiri, lalu Siapa yang mengawasi? Nggak mungkin dong Dia mengawasi dan dia juga yang melakukan Itu kan nggak fair ya, jadi kalau Saya memang tidak bisa dibuat dalam Bentuk sebuah institusi yang Tidak tersangkut paut dengan Departemen Agama Misalnya ada sama ya, seperti tabung haji itu seperti di Malaysia. Jadi itu bisa independen dan saya kira kalau diserahkan kepada swasta akan terjadi kompetisi yang sehat dan masing-masing institusi nanti akan menunjukkan pelaksanaan yang terbaik karena tentu masyarakat akan menilai secara cerdas ya mana institusi yang mengemas perjalanan haji itu dengan berkualitas dan menjamin hak-hak klien lebih fair loh. Jadi pemerintah cuma membuat standar misalnya standar untuk transportasi itu seperti apa. Nah para pelaksana ibadah haji ini itu kan akan me memperlihatkan standar-standar nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah misalnya tentang transportasi akomodasi, baik di Indonesia maupun akomodasi di tanah suci, dan juga terkait dengan layanan kesehatannya misalnya, setiap penyelenggara haji apakah dalam bentuk travel atau institusi apalah namanya, itu akan memenuhi standar-standar yang telah dibuat oleh pemerintah, dan standar ini berlaku nasional, buktinya kegiatan umrah bisa dilakukan oleh swasta. Yang ada masalah tinggal dibuatkan sanksi yang ketat saja. Ditutup siuknya misalnya, tentu mereka takutlah para pengelola itu. Tapi juga implementasi hukum kita harus ketat. Jadi gak boleh ada kongkali-kong -kong antara pemerintah dengan pengelola. Tapi Bu Musda, kenapa hingga saat ini masih sulit mendorong penyelenggaraan haji ke sektor swasta? Lihat saja keuntungannya berapa banyak. Jadi kan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Kalau Anda bisa melihat bagaimana terjadi diskriminasi antara pegawai di lingkungan Departan Pemerintah Agama, mereka yang bekerja di lingkungan haji itu kaya-kaya. Sementara yang bekerja di luar unit haji, itu nggak punya kerjaan, karena ya memang nggak ada peluang untuk mendapatkan dari pekerjaan mereka. kasat mata itu terlihat. Jadi beberapa menteri, misalnya seperti Pak Tolha, Pak Maksud, itu kan sudah memulai dengan bagaimana menyamaratakan semua unit kerja di Departemen Agama. Nggak ada unit yang basah, nggak ada unit yang kering. Itu kan sebenarnya sebuah indikasi bahwa ada diskriminasi antara pegawai di Departemen Agama di lingkungan unit haji dan yang lain karena kalau di lingkungan haji itu banyak pekerja di sana dan pekerjaan juga memang banyak sehingga mereka banyak mendapatkan insentif lah bagian haji itu kan sibuk ya karena juga proses mekanisme haji tidak seluruhnya menggunakan teknologi canggih ya alasannya untuk pemerataan kerjaan. Selanjutnya adakah kemungkinan konflik of interest yang bisa saja terjadi kalau penyelenggaraan haji ini akhirnya pindah ke swasta bu Musda? Saya pikir ide melepaskan penyelenggaraan atau pengelolaan haji dari pemerintah itu sama dengan tahun 2001 dengan ide melepaskan pengelolaan pengadilan agama dari Departemen Agama. Waktu itu juga ribut banyak mengatakan, wah kalau pengelolaan pengadilan agama dilepaskan dari Departemen Agama akan terjadi banyak masalah. Tapi saya waktu itu mendukung pemerintah, khususnya Menteri yang ketika itu sangat mendorong supaya pengadilan agama itu tidak lagi dikelola di bawah Departemen Agama, dipindahkan ke Mahkamah Agung. Dan bukunya sekarang, pengedilan agama jauh lebih berkualitas ya, ketimbang ketika berada di bawah lingkungan Departemen Agama karena ya, urusan hukum ya memang harus berada di bawah satu atap di dalam mahkamah agung kan, memang urusan mereka yang lebih kompeten mengenai itu karena itu saya pikir, kita maulah bersikap terbuka dan kita maulah berpikir lebih jernih ya, bukan itu siapa-siapa untuk kemaslahatan bangsa ini lantas, jika memang nantinya penyelenggaraan haji ini dilepas ke swasta hal apa saja yang harus dipersiapkan selain dari sisi aturan dan sanksi yang tegas Ibu Musdah mempersiapkan para pengelolanya juga jadi agak semacam panduan bagi para pengelola jadi ada pembinaan sehingga pengelola itu mungkin sekarang belum berkualitas tapi nanti dengan berjalannya waktu mereka akan menjadi semakin berkualitas jadi tugas pemerintah itu kan memberdayakan melindungi bagaimana supaya baik pengelola maupun masyarakat juga semakin cerdas jadi juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat agar mengerti persoalan haji bukan hanya sekedar ibadah tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas spiritual masyarakat jadi ada Pemberdayaan Pada akhirnya Masyarakat bisa pergi haji atau harus diurusin Seperti Kita kan sering keluar negeri Masing-masing individu Bisa tuh Tentu ketika bicara Sertifikasi Jangan dibayangkan Seperti sekarang Sertifikasi guru Yang banyak kasus jual Beli sertifikat gitu Saya kadang-kadang Pikir -kadang aduh Kalau Udah urusan sertifikasi, seringkali ya urusannya, ujung-ujungnya ya duit ujung lagi. Saya itu selalu berpikir, ya, ini kan namanya ibadah ya. Saya itu lebih mengedepankan bagaimana pemerintah itu berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kalau masyarakat itu berdaya, dia nggak tergantung kepada siapa-siapa. Dan dia bisa dengan cerdas yang memilih pergi haji itu dengan cara apa. Dengan cara bagaimana, mekanisnya bagaimana. Sehingga semua bentuk korupsi, kongkali-kong, apalah itu punggung-pungg itu bisa dihindari. Karena masyarakat sudah cerdas. Demikian cendikiawan Islam Musdah Mulia, saya G. Risa Dewa.